Assalamualaikum Teman-teman yang baik, ketemu lagi dengan Wanwan di taman yang indah ini Eh, ngomong-ngomong tentang indah, tahukah kamu bahwa Allah memiliki nama-nama yang sangat indah? Kalau belum tahu, kita dengarkan lagu Asmal Husna saja yuk Nanti, kalau sudah tahu dan hafal, jangan lupa disebutkan dulu satu persatu saat kamu sedang berdoa Ya you